Mitra bisnis Tragedi Priuk menimbulkan wacana peninjauan ulang keberadaan Satpol PP. Ada yang menyebut fungsi Satpol PP rancu. Dibilang polisi bukan, tapi bertindak seperti polisi. Kemudian dalam sejumlah penggusuran, Satpol PP bertindak sebagai eksekutor. Padahal menurut undang-undang yang berhak mengeksekusi putusan pengadilan adalah polisi. Tapi ada pula yang menyebut kehadiran Satpol PP masih diperlukan. Apalagi keberadaannya dijamin undang-undang. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pengacara yang juga Ketua Fakta, Azas Tigor Nainggolan. Pak Tigor, bagaimana komentar Anda? Ya, saya pikir memang uh, SAP OPPP memang perlu diredefinisi lagi, diperbaiki, dievaluasi. Ya, yang selama ini kan pendekatannya kan pendekatan fisik ya, atau pendekatan kekerasan. Nah, ini yang harus diperbaiki. Supaya ke depan uh, SAP OPPP tidak lagi lebih mengedepankan pendekatan fisik atau kekerasan, tapi pendekatan sosial, pendekatan uh, yang humanis begitu. Berarti keberadaannya masih dibutuhkan ya? SAP OPPP masih dibutuhkan ya. Jadi kita e, jangan terlalu mudah mengatakan mengubarkan sahabat BP. Karena kelembagaan sahabat BP itu sendiri itu berdasarkan undang-undang. ya. Jadi e, kita tuh kalau ada apa-apa langsung bubarkan. Apa-apa bubarkan? Kita lihat aja dulu gitu loh. Ya. Jadi gini, kalau misalnya di sebuah lumbung beras itu ada tikus, kan bukan lumbungnya yang dibakar. ya, Yang kita harus selesaikan adalah bagaimana menangkap tikusnya kan? Nah itu yang harusnya kita lakukan. Jadi masalah dengan solusi itu harus tepat gitu loh. Harus sesuai dengan kebutuhannya. Ini kan persoalannya persoalan perilaku lapangan, ini, supaya institusinya kembali sesuai dengan mandat undang-undang. Nah, kalau kita kemarin, bahwa Satpol PP itu kan dalam PP 60 tidak boleh masuk persoalan-persoalan eksekusi sekretah hukum, kan begitu. Nah, itu dikembalikan lagi, jangan sampai masuk ke sana lagi. Nah, itu yang saya maksud tadi, di, dievaluasi, dan di itu supaya pembinaannya jangan hanya pendekatan fisik atau kekerasan, tapi juga Satpol PP itu anggotanya dibina, supaya memiliki kapasitas dan kemampuan pendekatan sosial, pendekatan kemanusiaan jadi tidak harus selalu ada kekerasan ya artinya begini kan, kalau kita lihat pengalaman kota Solo itu menunjukkan bahwa persoalannya bukan persoalan di institusi kan, persoalannya dari persoalan di pendekatan, orang yang memanage satu itu sendiri, nah jadi kalau memang persoalannya di orangnya, ya orang yang kita perbaiki, ya, bukan institusinya yang kita bubarkan, atau kita kalahkan begitu loh, nah ini yang harus kita lakukan, jadi kita lihat lagi, keinginan kita seperti apa Satpol PP? Dia kan hanya untuk pembinaan ketentraman masyarakat, ya itu dikembalikan ke sana. Secara undang-undang juga harus ditekankan ke sana. Dan undang-undang juga harus lebih tegas membatasi apa saja yang menjadi eh, otoritas atau fungsinya eh, dari Satpol PP itu sendiri. Demikian Azaz Tigor Nainggolan dan saya Rizal Andika.